Mitra bisnis, Kompas menulis, banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka, bahkan menjadi narapidana merupakan persoalan besar bangsa Indonesia. Selama 8 tahun terakhir, tercatat 173 kepala daerah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa. 70 persennya mendapat vonis menjadi terpidana. Kalau di Indonesia ada 495 kabupaten dan kota, artinya sepertiga daerah di Indonesia dikelola oleh mereka yang bermasalah dengan hukum. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Permadi. Pak Permadi, apa komentar Anda? Menurut saya keterlibatan kepala daerah itu bukan 190 sekian. Mungkin yang bersih itu cuma beberapa belas saja ya. Karena kan banyak kepala daerah yang dilindungi oleh penguasa lain yang lebih tinggi. Itu. Bupati dilindungi gubernur, gubernur dilindungi menteri atau presiden, segala macam. Omong kosong kalau gubernur-gubernur banyak yang jujur itu omong kosong. Sebab untuk ikut pemilu sendiri, untuk ikut pilkada sendiri, diperlukan modal yang sangat besar sekali, yang tidak dia miliki. Akibatnya dia terkena percukongan. Nah percukongan itu tinggal aja, you menang. Proyek harus jatuh ke tangan saya. Jatuhnya proyek ke tangan cukup. Pasti seenaknya mau dipotong 50%, 40%. Sehingga sebenarnya hampir semua kepala daerah itu melakukan kecurangan. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan agar hal seperti itu tidak terus terulang? Ya sebenarnya kan kita mesti melihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pembukaannya akan mengandung Pancasila. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, sesuai dengan arah founding fathers kita, para rakyat Indonesia masih banyak yang maaf bodoh, miskin, tidak kenal siapa calon bupati, calon gubernur. Harusnya ya perwakilan. Sekarang dipilih langsung, presiden dipilih langsung. Itu pengkhianatan terhadap sila keempat. Ya kalau menurut saya, sekarang ini kan preman bisa jadi kepala daerah. Bandit bisa jadi kepala daerah karena menang duit dan kecurangan. Ya harus ada revolusi, revolusi perumbakan yang struktural tentang ini kepala daerah kan menyangkut masalah hukum, menyangkut masalah ekonomi, menyangkut masalah politik. Jadi tidak bisa hanya kepala daerah yang diurus saja. Sangkutannya banyak, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Sekarang. Anggota DPR aja nggak bisa ditata kembali. Selama Undang-Undangnya seperti sekarang. Undang-Undang seperti sekarang itu kan untuk menguntungkan orang partai sendiri. Ada yang minta threshold sampai 3,5 persen, ada yang minta sampai 7 persen. Itu kan untuk keuntungan mereka sendiri. Dalam demokrasi sebenarnya nggak perlu ada threshold. Money politics itu terjadi di mana-mana. Demikian politisi Permadi, saya Wendy Lim.